Sekarang kita lanjutkan pembacaan kita. Baik betul. Okelah. Melanjutkan wasiat Umar bin Al Khattab. Proyekmu, M. Yang sudah dibaca sampai sekarang? Hm? Tidak. Jadi sekarang yang sepuluh ya. Fala radhiyallahu wala tatlubanna haajataka ila man laa yuhibbu lakana jahaha Janganlah dan janganlah engkau mencari kebutuhanmu kepada orang yang tidak menyukai kesuksesanmu kalau kamu punya hajat, punya kebutuhan entah itu urusan agama atau urusan dunia Maka untuk mencarinya, untuk mendapatkannya, jangan kepada orang yang apa? Tidak menyukai kesuksesanmu. Karena apa? Tentunya kamu akan sia-sia belaka, tidak akan dapat. Ya. Kecuali. Yang menyusahkanmu Atau Yang Tidak sesuai dengan Apa yang kamu Inginkan Karena orang yang tidak menyukai keberhasilan kita Berarti dia punya apa? Sifat Hasat Sifat dengki Maka jangan Mendatanginya Misalnya Antum Ingin Bisa Apa Membaca Al-Quran dengan baik Kamu datang kepada orang Ingin belajar Bagaimana Baca Al-Quran yang baik itu Dalam kemungkinan kamu tahu Orang yang kamu datangnya tadi hasad kepadamu Maka Apakah akan dituntun Di dinding? Tidak akan Ya Walaupun dia menuntun dan bimbing uh, Kepada sesuatu yang Tidak menghasilkan Karena dia tidak suka keberhasilannya. Nah. Ya kalau ingin meraih cita-cita carilah dari orang yang senang melihatmu berhasil. Begitu pula kalau ingin bermusyawarah Datanglah kepada orang yang kamu apa, ketahui dia senang bila kau berhasil Minta sarannya, minta arahannya, nasihatnya InsyaAllah dia akan apa, bisa memberikan nasihat yang bagus, yang baik Jika orang tadi tidak suka dengan keberhasilannya Itu tidak akan bisa memberikan apa, saran, nasihat yang baik jadi harus apa? Lihat keadaan orang yang kamu hadapi Kemudian yang berikutnya Walatashabanna al-fajir Fata'allama fujurah Dan janganlah kamu berteman dengan orang fajir. Tahu orang fajir? Ahli maksiat. Tukang maksiat. Karena kamu akan belajar kefajiran darinya. Kemaksiatan darinya. Ya kan? Ada orang dikenal kalimatnya, ucapannya kotor. Maka siapa yang dekat kepada dia, berteman dengannya, kamu lihat enggak lama akan apa? Tertular itu ya. Ucapan yang kotor tadi. Yang sebelumnya dia nggak pernah tahu ucapan kayak gitu Tapi ketika dia sudah berteman dengan orang-orang tadi Wah, mengenal kosakata yang aneh-aneh gitu ya? Umpatan yang nggak enak didengar Dari mana itu? Dari temannya tadi Maka ini nggak bagus kalau ada orang yang kalimatnya itu nggak bagus, suka mengumpat, suka berkata yang kotor, sudah, jangan kamu dekat, jauhi. Sampai orang tadi mau baik, kalau dia masih begitu, jangan diperdulikan, jangan ditemani, jangan diajak ngomong. Sampai dia memperbaiki dulu kalimatnya. Bang. Begitu pula perbuatan Ada teman ini sukanya Kalau Sholat bercanda Terus Atau sukanya meninggalkan Sholat jamaah Terus Padahal tidak ada udur Jadi jangan ditemenin ya Kenapa kamu akan ikut-ikut seperti itu. Jelas? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan yang namanya teman itu ada teman yang baik seperti apa? Pembawa minyak wangi. Ada teman yang buruk seperti Pandai itu sih ya. Masalul jarih si salih Kehamilin misik Kumpama teman yang baik itu Kayak pembawa minyak wangi Misik Kamu akan dapat minyak wangi tadi Dari dia Atau kalau tidak dapat Setidaknya baunya dapat Ya kan? Teman yang baik juga begitu akan menularkan kebaikannya kepadamu. Kamu kan jadi baik seperti dia. Jadi rajin solatnya, rajin ta'limnya, semangat ibadahnya, bagus kalimatnya, ucapannya sopan. Belajar kebaikan dari dia, jadi orang baik. Atau setidaknya Namamu akan apa? Baik. Karena temannya orang baik. Orang baik. Walaupun ya enggak, enggak ngamalkan seperti dia. Tapi karena kamu temannya dia. Namamu jadi baik. Orang yang temannya baik itu punya nama baik. Ya kan? Jadi sebaliknya orang yang buruk. Ketika ditemani, didekati Diumpamakan oleh Nabi SAW itu. Seperti apa? Pandai besi Yang bisa Percikan bara apinya itu Mengenai pakaianmu Sehingga merusak Atau kulitmu Sehingga meru merusak Teman yang tidak baik begitu Kamu dekati kamu temani Kamu akan belajar dari dia yang tidak baik Kata-kata yang tidak baik Perbuatan yang tidak baik Kebiasaan yang tidak baik Itu pengaruh hmm. Nular ini Atau kalaupun Kamu tidak ikut-ikutan Berbuat yang tidak baik tadi Setidaknya namamu jadi tidak baik apa? Karena bertemannya dengan orang yang tidak baik Paham? Paham? Oleh karena itu harus apa? Pandai-pandai memilih teman yang baik. Kalau ada dari teman yang ucapannya tidak baik, perbuatan yang tidak baik, jangan ditemani. Sampai dia mau berubah. Mau memperbaiki dirinya. ya. Nah. Kemudian, yang berikutnya, Wa'tazil aduwak Jauhilah musuhmu Orang muslim itu bukan orang yang Suka carimu Musuh Jauhi Kalau kamu tahu orang itu musuh kamu Artinya apa? Dia selalu menginginkan kecelakaan Kepatamu Tidak ada kepingin baik untuk kamu Itu jauh saja Jangan kamu apa? Dekati Kalau kamu dekati itu namanya kamu apa? Cari musuh Jauh Orang muslim Itu bukan orang yang suka cari musuh Taham? Maka orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak benar, tidak berbeda, jangan didekati Kalau didekati, itu hanya nambah musuh saja ya, Jauh Masih banyak kesibukan yang lebih bermanfaat Ya kan? Karena musuh itu kalau didekati Tidak akan pernah selesai Ya enggak? Ya, satu kali mungkin kamu bisa mengalahkan dia Apakah dia akan berhenti? Tidak nah. Besok dia ulangi lagi, dia cari lagi masalah Kalau dia sendirian tidak bisa, dia cari teman Ya kan? Itu tidak enaknya Kalau apa? Punya musuh nah, Kita jangan jadi orang yang suka apa? suka cari musuh itu akan menyibukkan kamu orang ini kalau tidak punya musuh mau ibadah tenang tidak? tidak tenang was-was terus hmm. mau tidur juga tidak tenang was-was mau apa tidak? tidak tenang terus Maka jangan apa? dekati orang-orang memang musuh, bukan kawan. Hmm. Jauh. Sehingga kamu bisa hidup dengan tenang, ibadah tenang, belajar tenang, beraktivitas juga bahawa tenang. Tapi kalau memang musuh tadi yang mendekat, bukan kamu yang mendekat, musuh tadi yang mendekat. Yang memojoki kamu, menyudutkan kan maka seorang muslim apa? Bukan orang yang lari dari musuh. Kalau musuh tadi yang mendekat. Kelas bagaimana sih dalam hadis? Man qutila duna nafsihi bahwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela dirinya dia enggak cari musuh, tapi memang tergesak ini maka bela diri di saat itu adalah pak wajib. Hmm. Kalaupun dia mati di situ, insyaAllah termasuklah syahid berjasaan hari ini. Begitu pula Kutila putiladuna nali siapa yang terbunuh tanam membela hartanya. Tiba-tiba datang orang Mau ngambil motornya bisa Pak? Di bawah, Pak. Kan Dia pertahankan itu hartanya. Walaupun dia mati itu matinya apa? Sahih. Nah. Saudara, nah Pak. Eh hujan, hujan itu namanya hujan dong. Ya? Semoga sifatnya juga apa? Mujahadah Orang yang semangat Ibadah Orang tua memilikan nama itu Tentunya punya harapannya Dikasih nama yang bagus Harapannya apa? Ba. Betul-betul sesuai dengan namanya mujahid. Mujahid itu kalau wazan itu namanya simpai. Dari apa? Siil jahada mujahidu mujahada. Itu artinya apa? Bersungguh-sungguh. Ya udah, ya. bersungguh ya. Salatnya sungguh. Sakale nih. dia ber matching istilahnya Biar sesuai nama dengan sifat kan ini ya sudah tertile sama yang punya sudah sambung di pertemuan yang Nabi subhanallahu wa ta'ala dan wala illan tasstam di mana sampai mana lawan